Artis yang satu ini ratu bahagia dari kota dingin Malang tentunya ya ada Ramayana ada gedung Winong bersatu kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Dervi Adiwa you pala Zurekin egon dut. sepuk tangannya dulu buat Gadong Wino.